Menghidupkan agama berarti menghidupkan suatu bangsa Hidupnya agama adalah terangnya kehidupan kita di atas pelita kebenaran Profesional Muslim pendengar Radio Dai Mari perdalam pengetahuan agama Anda melalui kajian agama live interaktif Kudiah Pagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disiarkan langsung dari gedung utama Pesantren Islam Al-Irsyad Anda sekalian sedang mendengarkan Radio ini. Daul Irsyad 88.1 FM Tengah ran, media dakwah dan informasi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Kabar baik profesional muslim Yang semoga dirahmati Allah di pagi hari ini Kembali hadir program acara kuliah pagi Edisi hari ke-12 di bulan Jumatul Ula 1433 Hijriah Atau bertepatan dengan hari Rabu 4 April 2012 Masehi Masih bersama rekan siar Anda Arifah Raihan Kalau tadi pagi kita tidak berjumpa dalam program acara pun pagi insyaallah kita akan berjumpa di kajian yang lainnya Kali ini dengan kajian kuliah pagi Ustaz Abdul Hakim Parwono L.C. Hafiz Allah taala sudah hadir bersama kita untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. rekan siar Arif Arifah insyaallah juga akan menemani Anda hingga pukul 10.00 saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya Ustaz ya. Alhamdulillah dengan wajah yang senantiasa berseri-seri. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin semoga jihad. tambah sedekahnya Ustaz. Amin Karena kalau sedekah yang dilakukan sesama orang muslim adalah Salah satunya adalah dengan tersenyum ya Ustaz ya? Betul sekali <laughs> Masya Allah dan Semakin banyak senyum asal tidak senyum sendiri-sendiri ya, Bro, Masyarakat ya. Masyarakat. <laughs> Insya Allah Akan menambah tabungan amal kita Masya Allah Ustaz kita akan ngobrol tentang tema Apa pilihan kita Ustaz ya Iya betul sekali Apa yang akan kita pilih Kita lanjut tetap berhenti <laughs> ya, Temanya unik Profesional Muslim apa yang akan kita pilih bersama Ustaz Abdullah Hakim Parwana LC baik profesional Muslim, Arif berharap anda memilih untuk tetap stay tune, memilih untuk tetap uh, mendengarkan kajian yang insya Allah akan penuh berdoa, barokah pada kesempatan uh, pagi hari ini. Bagi anda yang ingin untuk memilih untuk memberikan pertanyaan, silakan juga Arif juga memberikan pilihan untuk bisa anda bergabung, bi bisa via phone live. Di 3405202 Ataupun Anda bisa memilih untuk Mengirimkan SMS saja Di 085712376763 Ustaz, ngobrol tentang pilihan Sebetulnya apa sih Ustaz ini Yang akan kita pilih Ini Ustaz, silakan ya, ya. Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, ini memang sengaja Kita kasih judul yang bikin penasaran hmm, <laughs> Jadi sebelum ya. masuk Udah penasaran dulu, jadi semakin Semangat untuk mengikuti insya Allah insya Allah kita mulai insyaAllah ya? Hmm, ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi Wa natubu ilaihi wa na'udhu bihi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Aşhadu Allāh illā Allāh wāḥdahu la sharīkalah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Allāhumma salli wa sallim wa barik 'ala Muḥammad sallallahu 'alayhi wa sallam wa 'ala 'ālihi wa saḥabatih wa man sāra 'ala nahjihı wa sṭanbi sunnatihı ilā yamidin Para pendengar radio Dai, dimanapun antum berada, Alhamdulillah kita berbahagia ini pada pagi hari ini bisa bertemu antum sekalian di udara. Nah, Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin mendekatkan kita semua uh, ikatan Ukhwa Islamiyah. Amin. Uh, semakin memperdalam ilmu kita, Insya Allah dengan demikian semakin kita dekat kepada Allah Taala dan semakin banyak perkesempatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya robbal alamin. Inilah mami. Ini setarif ya. Masih penasaran nggak <laughs> nih tentang judulnya? Iya. Bihir ya. penasaran. Ada naskar. Apa yang, apa kita, yang pilih ya. kita pilih? Amin Berarti kalau ada pilihan berarti ada hal-hal yang harus kita pilih. Ini terus terang sebuah modul atau judul yang pernah kami bahas di pesantren. Yang mudah-mudahan akan kita, kita sampaikan kepada ikhwas sekalian uh, Para pendengar Radio Dai Pada kesempatan pagi hari ini Amal ya. uh, khiyarul awal ya. Ini pilihan yang pertama Nanti kalau Antum ingin lebih jelasnya Bisa dibuka di surat Al-Qasos Ini ayatnya dari 79 sampai 83 Al-Qasos Al 79, 79 sampai uh -huh, 83, 83. Baik. Insya Allah cukup lumayan panjang Tapi kita akan ringkaskan tentang inti dari pilihan uh -huh. Sebagian besar manusia dalam kehidupan di dunia ini Kita akan bacakan beberapa ayat saja Fakhoroja ala qawmihi fi zinati. Kata orang yang tidak menginginkan kehidupan duniawi, ya layaklah na mislama atau Qur'an. Innu lalu hazin azim. Kata orang yang telah diberi ilmu, wahai kamu, tabib Allah, baiklah untuk mereka yang beriman dan Ini pilihan yang pertama yang mungkin kadang-kadang kita pun juga tidak terasa ini ikut terjerumus kepada pilihan yang satu ini dan ini merupakan pilihan ternyata kebanyakan manusia itu masuk kepada pilihan yang pertama ini apa itu pilihan yang pertama? yaitu ketika seseorang melihat Masya Allah dari segi dunianya kekayaannya itu Masya Allah sungguh sangat berlimpah maka dia mengatakan ada Seyun ajih wah ini sangat bagus nih sangat indah nih seandainya saya bisa seperti dia nih masya Allah seakan-akan dunia ini milik saya uh -huh. nah, jadi ada uh, sebuah kelompok yang ternyata melihat sesuatu yang indah itu dari segi lahiriah ya, atau materinya uh -huh. nah di sini contohnya adalah fakor ja ala qawmihi. ini kisahnya Korun, yang mana kita tahu Korun adalah diantara hamba Allah Swt yang Allah berikan sebuah amanah yang tidak ringan, yaitu amanah yang berat berupa titipan harta yang sungguh banyak sekali. Nah, bahkan dikatakan kalau kunci gudangnya saja hmm. itu mampu hanya mampu dibawa orang-orang yang memang kuat nah, Itu aja baru ya. kuncinya ya Bagaimana dengan isi dari gudang tersebut uhum. Artinya memang begitu banyak titipan Allah kepada korun ini Tetapi di sini sikap korun sebagaimana disebutkan Allah oh. SWT ja Maka korun pun keluar kepada manusia Dengan penuh kesombongan dan kecongkakannya Hmm. Sehingga apa yang dia punya Dia pakai Ingin menampakkan ini loh saya Saya ini orang bukan biasa Tapi luar biasa Banyak <laughs> sekali kelebihan yang aku miliki Yang tidak dimiliki Oleh kebanyakan orang yeah. Nah ini inilah sikap Di antara manusia dengan titipan Allah tadi Dia merasa lebih baik Dan bahkan mungkin sombong congkak, sombong uh, congkak, ya? Demikian Anehnya Hal yang demikian ini pengikutnya juga sangat banyak sekali. Yeah, yeah. Nah, disebutkan setelahnya di sini: Allah yeah. lahirin ayatat dunya ya lait ala nafis lama utiaqurun innahu ladhudhadin azim. Dan berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, hendak kata kami memiliki seperti apa apa yang telah diberikan kepada Qurun. Sesungguhnya itu adalah sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Nah, ya. ketika orang melihat seperti itu, masyaallah mereka pun takjub dan kagum, bahkan berandek-andek Wah sungguh, nikmatnya sungguh indahnya. seandainya aku termasuk hamba-hamba yang bisa diberikan seperti apa apa yang diberikan oleh korun ini. Ya. jadi bahagia banget, Paul senangnya kalau bisa menampakkan kekayaan yang dia miliki kepada manusia. Kemudian ada sebagian manusia yang masya Allah yang sadar bahwasanya sikap seperti ini hendaknya kita berhati-hati. Waqalah <tuh> ladina utul ilma wa ilakum sawabun lahi khairuliman amanawahamilasalihah walaylakohah ilas sobirun. Dan orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi kalau yang tadi kan hanya biasa itu yeah. ingin Nah, seperti yang diberikan kepada korun Tetapi orang yang luar biasa mm -hmm. Yang Allah berikan rezeki Berupa ilmu Sehingga memandang pun itu bukan hanya sesuatu yang dekat Atau masa yang dekat Tapi masa yang akan datang Sehingga diantara mereka mengatakan Orang yang punya ilmu ini Wailakum eh, celaka kalian hati-hati Sesungguhnya Tawabullah pahala Allah yaitu apa apa yang allah siapkan buat orang-orang yang beriman itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh artinya boleh dunia itu banyak tetapi di sana ada yang lebih banyak yang lebih bagus yang lebih utama dari sekedar dunia ini walayulakohi ilas sabirun dan hal ini ternyata tidak mudah untuk bisa Dikerjakan Kecuali bagi hamba-hamba Allah SWT Yang bersabar Jadi demikian Ustadz Arif Ini uh, ya. pilihan yang pertama Yaitu pilihan uh, Seseorang yang dia itu melihat Bahwa hidupnya itu hanyalah Untuk dunia saja ya, Jadi memiliki kehidupan dunia ya Iya. Setelah ya. itu pun dia ingin menampakkannya, Ingin supaya orang orang lain tahu Inilah saya dengan kekayaan Dunianya ini Uh -huh. sehingga dengan demikian Allah kisahkan pada akhirnya Subhanallah Allah berikan uh, kisah ini sebagai tinta emas supaya kita ingat dan sadar dan hati-hati supaya tidak terjerumus kepada pilihan yang ini yeah. pada akhir ayatnya itu dikatakan bahwasannya laula ammanallahu alaihina la khosafina waika anhu la yuflihul kafirun hmm. Jadi yang tadinya mengharap, wah aku pengen seperti korun Pengen punya harta banyak Pengen bisa uh, senang dengan dunia ini Ternyata dia pada akhirnya menyesal hmm. Ya Allah, Alhamdulillah kami tidak jadi seperti korun hmm. Kalau jadi seperti dia, ya sudah Selamat weyat kita akhirnya akan ditenggelamkan ke bumi Sebagaimana Allah tenggelamkan korun yang diberikan amanah Tetapi bukan dipakai untuk kebaikan tetapi malah untuk kesombongan di dunia ini yeah. Nah ini ternyata mereka bersyukur dan tahu hal ini Tapi di akhir-akhirnya setelah ada kejadian hmm. nah, Jadi memang kebanyakan manusia seperti itu Menyesalnya nah, ya? tapi sudah Terlambang. Kalau mending masih di dunia kan ada Waktu untuk bertaubat ya yeah. Nanti kalau di akhirat mm -hmm. kan eman-eman Sudah tidak ada waktu bertaubat mm -hmm. Tetapi orang yang beriman tidak Dia itu memikirkan sesuatu dengan ilmunya Sehingga dia pun Insya Allah tidak akan menyesal atas Pilihannya baik nanti Di akhir dunia apalagi nanti Di akhirat mm -hmm. Jadi khulasohnya ini Ustaz Arif yeah. Pilihan yang pertama adalah Seseorang yang hanya mengharapkan Kehidupan dunia ini Mm -hmm. Dan dunia ini Dipakai untuk dunia lagi Paham gak Starih, mak maksudnya? Yeah. Dunia untuk dunia mm -hmm. Hmm, Apa itu artinya? Jadi hanya percaya bahwa Kehidupan yang ada mungkin hanya di dunia ini Sehingga dia berusaha semaksimal mungkin Untuk menggapai kehidupan hanya Kebahagiaan hanya di dunia mm -hmm. saja gitu ya yeah, Betul, ya? kita tambahkan Ustaz mm -hmm. nah, Selamatkan gini Ketika Allah titipkan kepada kita Sebuah harta atau amanah tentang harta ini eh, Digunakan Untuk yang tidak Dibawa untuk mati kita uh -huh. Misalnya alhamdulillah Dapat rezeki apa nah, Kita belikan rumah yang sangat mewah iya. Yang tadinya mungkin cukup Dengan berapa Zat, ya Kalau rumah sekarang itu yang sederhana ya? uh -huh. Berapa, ya, berapa 30 juta, nah, mungkin, 30 juta bisa. Misalnya, misalnya bisa. Ternyata dia bisa membeli eh, 500 juta atau uh -huh. bahkan 1 miliar Okay. Padahal dia kalau meninggal kan Dibawa enggak tuh rumahnya uh -huh. Enggak dibawa Tapi uh -huh. dia dapat dunia Untuk dunia yeah, yeah. Dengan bentuk lain ada Misalnya dapat rezeki nah Dia belikan mobil yang sangat mewah uh -huh. Yang melebihi batasnya Misalnya kalau yang sederhana dapat mungkin 1 juta ya, hmm. dia berikan yang 2 m misalnya. Hmm. Padahal kalau kita tili ini, bu, iya beli yang sederhana, yang lainnya dibikin buat pesantren, masya hmm. Allah, atau bikin sebuah yayasan untuk tentang atau ya. untuk amal itu kan masya Allah. Tapi ini tidak. Sebagai manusia dapat dunia, iya capek sekali cari dunia, hmm. tapi akhirnya pun juga. Untuk, untuk dunia ya. bukan hmm. untuk kebaikan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah mentah. Al Sehingga Rasulullah pernah menyindir nih bahasannya, uh, para sahabat disindir. Ya. Antum itu sudah capek payah mencari dunia. Dunia itu pingin buat antum atau buat pewaris antum. Uh -huh. uh, maka ya Rasulullah tentunya kita sudah mencari dunia ya harusnya untuk kita Kebaikan kita bukan untuk ahli waris kita. Uh -huh. Sehingga Rasul mengatakan Inna lalu makodama Wali walir hii ma akhoro Basisnya seseorang itu Dengan menggunakan dunia akan dapat Pahala akhirat ketika dia Infakkan, dia sodakokkan Dia gunakan untuk Hal-hal yang berguna di akhirat Isabilillah Tetapi ketika dia dapatkan dunia Untuk dunia lagi lah ini uh -huh. Ini nanti akan Berpulang kepada ahli warisnya dan dia pun sudah capek mencarinya, naudzubillah di akhirat pun tidak bisa mengambil manfaat dari kecapekan mencari hal tersebut ya, nah. Jadi pikirannya hanya materialistik ya. Iya. Hmm, baik. Yang kedua Ustaz, pilihan yang kedua. Sekarang langsung ya. Nah, silakan. ini yang kedua. Pilihan yang kedua ini adalah uh, sebuah kisah dalam sebuah hadis yang mana para sahabat itu pernah merasa gito, menggito mm -hmm. itu suatu iri tapi yang dipulihkan mm. eh, ketika mereka melihat para ikhwannya dari sahabat yang lain yang diberikan kelebihan daripada mereka itu. Nah, mereka mengatakan ya Rasulullah dahabah ahlu dhu'uth bil ujur, wahai Rasulullah mereka itu enak ya para sahabat itu orang-orang yang kaya itu enak ya Rasulullah. Kenapa demikian? Eh, mereka itu ya Allah. Eh, Yusuluna kama nusoli, hmm, solatnya ia seperti kita. Yasumuna kama nasum, ketika kita berpuasa mereka juga berpuasa. Tetapi ada sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Hmm, apa itu? Yata sordakuna bifuduli am walihin. Ya Rasulullah mereka diberikan sebuah karunia berupa keluasan dalam mazhar eski. Tapi Subhanallah itu pun tidak disia-siakan, tapi digunakan untuk menggapai pahala yang banyak, yaitu dengan berinfak fi sabillillah. Nah, sehingga para sahabat pun iri. Mereka sholat iya, puasa iya, amal ibadah yang lain iya, tetapi orang-orang yang miskin ini eh, tidak bisa mengamalkan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu Wataala maka Rasul pun memberikan sebuah hiburan kepada mereka ala ukhbirukum bima tata sadaku nabihi eh, apakah kalian mau wahai para sahabatku untuk aku kabarkan kepada hal-hal yang kalian dengan bisa bersedekah dengannya ya, kemudian di antaranya diberikan eh, ala alikulli tahmidatun shadaqah ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah ternyata itu juga sedekah mengucapkan takbir juga sedekah. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Mengucapkan hal-hal tersebut itu juga merupakan sedekah bagi seorang hamba yang beriman. Ini, ini satu tarif ya. Pilihan ya. yang kedua adalah seseorang ketika melihat tentang dunia ini adalah melihat seseorang yang diberikan anugerah kekayaan atau harta yang digunakan dalam kebaikan. Sehingga dia pengen Seperti dia Ya Allah, kalau aku diberikan Keluasan rezeki, maka aku akan Berbuat seperti yang diperbuat oleh Fulan nah, Orangnya soleh Imannya bagus, amalnya solehnya bagus Dan tidak lupa dengan Hak berupa amanah harta Tersebut nah, Di sini, inilah pilihan yang kedua kita Siapapun di antara kita Kalau tidak yang pertama tadi Yaitu orang yang Diberikan harta kemudian digunakan dalam hal-hal kebaikan. Hmm. Kalau ada sebagian ulama mengatakan eh, ad-dunya lil akhirah, yaitu mendapatkan kehidupan dunia berupa harta dan semisalnya, tetapi digunakan untuk hal-hal akhirat. Yaitu untuk sedekah, untuk yatim piatu, untuk orang yang membutuhkan, untuk mengasih pinjaman, untuk ke pesantren, bikin buletin dan yang lainnya. Hmm. Kemudian orang yang kedua tadi itu, ketika ada, dia itu melihat adalah orang-orang yang Masya Allah dimudahkan untuk bisa menggunakan hartanya dalam kebaikan Jadi dia tidak merasa takjub dan kagum dengan harta seorang, tidak Tetapi sungguh mereka itu kagum dengan seseorang yang pintar untuk menggunakan Rizki Allah SWT dalam hal kebaikan nah ini saudara so Arif ya pilihan yang kedua seperti tadi itu kalau memang kita diantara orang kaya monggo kita seperti para sahabat yang ternyata digebtoy ya nah, apa bahasa misalnya digebtoy cemburu ya nah, dicemburui oleh sahabat yang lainnya bukan karena banyak hartanya bukan tetapi karena Pintar mengolah rizki Allah, yeah. yaitu harta ini uh, untuk sangu kita, um, untuk bekal kita di akhirat nanti, yaitu hmm. dengan jalan jalan Allah subhanahu wataala, subhanallah. subhanallah ini Baik, hal yang Ustaz. sangat mulia ya. Iya. Hmm. Yeah, dan sebagai sebuah ringkasan Profesional Muslim, ternyata pilihan tadi sudah jelas di hadapan kita sekarang, <laughs> sudah diberikan jawabannya oleh Ustadz Abdul Hakim Parono. Yang kita pilih mana? yang pertama ataukah kedua kita menggapai dunia untuk kehidupan dunia materialistik iya. atau yang kedua kita melihat dunia kita menggunakan dunia ini sebagai alat bekal untuk menggapai surganya pilihan tergantung pada kita semua yang profesional muslim dan pilihan Oke. yang pasti kita akan tidak terbida oleh ini profesional muslim. Laporan berita satu FM tangerang akan kembali selengkap informasi berikut ini. Muhtal. Pertanyaan, apakah hukum membaguskan suara ketika membaca Al Qur'anul Karim dan azan? Bila membaguskan suara tersebut tidak sampai kepada lagu seperti penyanyi, maka ia adalah baik. Ibnu Qayyim berkata, Nabi saw menyukai suara yang bagus untuk azan dan membaca Al Qur'an. Beliau pun suka mendengarkannya. Telah sahih. Buhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'adzina Allah untuk al sesuatu, Ka untuk Nabi yang hasanis suud, yatawn bil Qur'an, Wa wajharubi. Tidaklah Allah memberikan izin kepada sesuatu seperti Allah memberikan izin kepada Nabi-Nya, membaguskan suara dan mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Mustafakun 'alaihi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinul Qur'ana aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suaramu Diriwetkan oleh Imam Ahmad Ashabus Sunan kecuali At-Trimizi Dan direwetkan pula oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim Dari hadis Al-Bara Dan Al-Hakim menambahkan Fa'inna sawta al-hasana Yazidul Qur'ana hasanan Karena suara yang bagus Menambah Al-Quran itu kebagusannya Sebagian ahli ilmu berkata Ma'na yadawanna bil Quran adalah membaguskan bacaan dan mengangkat suaranya sebagaimana Abu Musa berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam "Law 'alimtu annaka tasma'u litira'ati lahabbartu laka tahbira" Kalau aku mengetahui bahwa engkau hai Rasulullah mendengarkan bacaanku tadi malam niscaya aku akan baguskan suaraku sebagus-bagusnya. Adapun membaca Al-Quran dengan lahan dan lagu, maka hukumnya tidak boleh. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mumni berkata, dan Imam Ahmad mengharangkan lahan dalam bacaan Al-Quran. Ia berkata, Iyak adalah bid'ah. Sampai perkataannya, dan perkataan Ahmad tersebut berlaku untuk sikap berlebihan. Berlebi wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabihina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah sallallahu alaihi wa sallam tells Abu Dharr, Ya Aba Dharr, innaha nad'amanah. Abu Dharr, as for khilafah, or leadership, on a town. The prophet sallallahu alaihi wa sallam told him, Ya Aba Dharr, innaha amana. It's something Allah trust you with. Wa innaha yawma al qiyamati khizjun wa nadama. On the judgment day, it's something gonna to be embarrassing for you, and something you gonna regret. Illa man akhazaha bihaqqihah Wa addaladi alifia Except the ones who take it justly And they are extremely rare We are broadcasting from al Islamic Boarding School Dai Radio The Real Muslim Professionals Radio Baik, 88.1 FM Tengaran media dakwa dan informasi Masih dalam program acara kuliah pagi Untuk keajian kali ini Bersama Ustaz Abdul Hakim Parwono tema, angkat tema dengan judul apa yang kita pilih Profesional Muslim Sudah terkuak tadi Dari Al-Qasos ayat 79 hingga 83 ternyata pilihannya ada di situ Apakah kita akan melihat dunia dan menggabai dunia untuk kehidupan hanya di dunia saja Dan kita melupakan akhirat ataukah yang kedua Kita melihat dunia, kita menggunakan dunia Kita bercapek-capek untuk meraih dunia tapi juga tidak melupakan akhirat. Dalam arti dunia kita gunakan sebagai alat untuk menggapai kehidupan yang abadi di surga nanti. Profesional Muslim, Anda berkesempatan untuk bisa berdiskusi bersama Ustadz Abdul Hakim Parwono 03405202 bisa untuk Anda pergunakan dan juga di 081085712376763 Ustadz kita sudah kedatangan satu SMS Ustad dari rekan Ahmad. Di Karanggede, Pak Ahmad apa kabar rekan DI yang cukup aktif dalam mengirimkan SMS ini. Eh, Masya mas Allah. Ini. Semoga diberkahi nih, Pak Ahmad ya. Iya, Pak Ahmad di Karanggede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mungkin tolong bisa dilantunkan dan diterjemahkan Quran surat Al-A'ashar, wal asri ilaakhirih. Ya, mungkin dari sisi maknanya Ustaz kalau kita lihat walasri uh, inal insan alfi kusrin sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merubi, merugi, yeah, kecuali yeah. ilalladina amanu yang beriman, waamilus saleh dan beramal saleh. Uh, wa taasobil hakwa taasobil shobrasat. Mungkin di sini bisa dikaitkan Ustaz, dengan pilihan yang kedua tadi, amal soleh. Apakah maksud amal soleh di sini adalah bekal untuk kehidupan berikutnya, ataukah? Seperti apa Ustaz? Silahkan Ustaz ya, Bismillahirrahmanirrahim Ini kayaknya juga ayat yang insya Allah hampir semakna ya uh -huh. Yaitu ketika diantara manusia yang benar kita termasuk di dalamnya Yaitu memandang bahasanya dunia ini adalah sebagai jalan menuju kebahagiaan kita untuk di akhirat nanti uh -huh. nah, Sehingga di situ ada empat hal ya Yang menuntun seorang yang beriman untuk bisa keluar daripada kesengsaraan hidup ya apakah itu di tidak, dunia yang tidak merugi ya? eh, tidak hmm. merugi apakah di dunia yang sementara ini atau penanti yang abadi di akhirat eh, yang kita garis kaisbahwi adalah firman Allah eh, ilallah dina amanu wa amilas solihat nah ini amilas solihat di sini itu insya Allah sangat pas dengan pembahasan kita yaitu ketika kita diberikan anugerah berupa iman kemudian beberapa titipan dari harta ini kita gunakan dengan amal-amal yang soleh yaitu amal-amal yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahuwataala tentunya setelah mungkin kita ikhlas kepada Allah Taala dan amal tersebut harus mengikuti petunjuk atau sunnah Rasulullah Sallam, sehingga apa yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk semampu kita memperbanyak dan berbuat ihsan dalam amal soleh. Salah demikian rekan Arif ya? Iya, masya Allah itu Pak Ahmad yang ada di Karanggede di sana. Dan semoga uh, berkenan dengan jawabannya. Dan memang kalau kita lihat profesi Muslim ayat Al Qasas tadi uh, ada sisi banyak kesamaannya ya dari dari sisi pilihan yang kedua tadi profesi Muslim memang kita di Ancurkan atau bukan hanya diancurkan bagi orang yang mau berpikir tentu kehidupan dunia dan ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat orang yang berpikir orang yang masih waras akalnya kalau bisa dibilang quote and quote akan memilih tentu pilihan yang kedua begitu ustad ya iya yeah. baik ustad mungkin bisa dilanjutkan sedikit ustad dari orang yang tadi ustad yeah. tentang hadis tadi ustad silakan Bismillahirrahmanirrahim Ini mungkin diantara tambahan dari hadis tadi ya. Bahwasannya diantara kita Subhanallah Allah berikan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak Yang dengannya semua diantara kita Bagaimanapun keadaannya bisa mendulang banyak pahala Jadi diantaranya kalau memang Allah berikan kemudahan dalam masalah harta Maka diantara pintu kebaikan buat dia adalah dengan ber infak atau sedekah, hmm. tetapi kalau memang kita belum yang demikian, ternyata Allah memberikan banyak pintu kebaikan, yaitu dengan banyak mengucapkan empat kata yang dikatakan sebuah hadis, yaitu dia itu yang ringan dilesan, tetapi yep. sangat berat sekali. Di timbangan Dimana nanti Allah, ya. pada hari kiamat hmm. Masya Allah, yaitu hmm. berupa ucapan kita Alhamdulillah, hmm. Subhanallah Allahu Akbar Wala ilaha illallah hmm. nah Ini pintu buat kita-kita yang Belum mencapai untuk bisa Tadi itu memperbanyak saudara ya, yeah. Mari kita banyakkan dengan ini hmm. Mudah-mudahan kita pun juga bisa Banyak mendulang pahaya dari Hal-hal hmm. uh, tersebut yang Insya Allah gak usah beli ya <laughs> uh, Ringan tinggal mengucapkan Tetapi hmm. Subhanallah ini Ternyata juga Alahnya sangat Banyak-banyak ya? eh, Tapi hmm. yang anehnya juga sangat jarang Untuk kita laksanakan Sekali lagi adalah itu merupakan Pinternya syaitan menggoda kita hmm. eh, Padahal kalau kita tahu tentang Fadilahnya sangat banyak sekali Yang hmm. bisa memperbanyak Bekal kita untuk Allah Subhanahu SWT hmm. Kemudian rekan Arab ada yang lain ini yeah. nah, Kita katakan An-na rizqol kafir La yadullu ala mahabbatillahi lil abd yaitu harta yang banyak, rezeki yang luas itu bukan tanda kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba. Nah, ya. Kebalikannya begini. Hmm. al fakru la ala karahati ala karah Allah. Kefakiran atau kemiskinan itu bukan tanda kalau Allah itu menghinakan. Menghinakan kita, hmm. benci atau, sama kita atau benci pada seorang beriman tidak. Tetapi al-ghina fitnah. Hmm. Wal fakru ikhtibar hmm. Jadi kekayaan itu Cobaan hmm. Namanya juga kefagiaan itu juga Sama cobaan hmm. Tinggal bagaimana seseorang itu menghadapi Hal kedua tersebut hmm. Hmm. Apakah dengan Kayaknya untuk bisa bersyukur Sehingga itu merupakan jalan untuk ditambahin nikmatnya, hmm. Atau apakah orang yang Memang tidak seperti orang kaya hmm. Apakah dia bersabar Atas hal tersebut ataupun Tidak Masya Allah. Tetapi hal yang satu ini yang namanya Rizkuddin Rizki berupa ilmu yang bermanfaat dan hidayah kepada agama yang benar Itulah tanda Allah cinta kepada seorang hamba Masya nah, Jadi kalau kita lihat seseorang itu kaya bukan berarti Allah jalan sama dia Demikian juga ketika kita melihat seorang masa dia itu sangat papa sekaya tidak punya Bukan berarti Allah benci pada dia tapi kalau dalam keagamaan, ilmu. yaitu kita hmm, lihat dimulai, seorang ya. dimudahkan untuk menutup ilmu, semangat dalam menutup ilmu, kemudian mengkaji agamanya. Inilah yang merupakan tanda Allah SWT ta membukakan pintu kebaikan dan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Dan kita boleh iri ya dengan kelebihan ilmu yang dimiliki seseorang ya? Iya, itu yang terbolehkan, ya? riptoh tadi. Hmm, hmm. Nah. Baik, baik non-Muslim Jadi jangan mentang-mentang Kita kaya, kere Kemudian kita berkeluh kesah Dan seolah-olah mengatakan Bahwa Allah sedang menghinakan kita Kayaknya di Al-Quran juga ada ya Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebutnya Betul sekali Baik Dan tidak mesti juga orang yang Punya penghasilan 300 juta sebulan Atau mungkin lebih dari itu yang punya Porsche Yang punya Mercy BMW dan sebagainya Yang mungkin lebih dari itu itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita Bisa jadi dengan harta itu Allah sedang memberikan Kalau dalam istilah ayat yang lain ada istidroj, gitu, iya, Bisa Jadi apa? Hmm. Penglulu gitu ya kalau dalam bahasa Jawa apa? Pengluluan nah, Pengluluan atau pembiaran dari Allah Supaya ketika nanti sudah di akhir uh, zaman Di akhir hayatnya Akan ketahuan bahwa dengan hartanya itu Allah akan memberikan azab kepada dia Nah, tu bilahih apa kabar di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, Korun itu hidup zaman Nabi siapa pak Ustaz. Dan Korun itu usahanya apa ustad? Kok hartanya bisa sefantastis itu? Kalau <laughs> apakah uh, Korun ini semacam pil kits atau gimana ini? <laughs> siapa dia ustad? Korun ini. Silakan tafadz. Assalamualaikum. Ternyata kalau kita melihat Sirah si Nabi ini ada sebuah Nabi yang ternyata di sana penuh dengan banyak sekali cobaan yang berat. Yeah. Demikian juga Korun ini cobaan bagi nabinya. Nah, Beliau adalah hidup di zamannya Nabi Musa alaihisalam. Nabi Musa nah, ya. Nabi, nabi Musa itu Musa, ya. Ya, Dicoba dengan seseorang yang sangat congkak dengan kekuasaannya sampai-sampai lupa mengatakan bahasnya dia adalah sebagai Tuhan. Tuhan. Itulah viral. Nah. Ya. Hmm. Kemudian juga ada Haman. ini hmm. yang begitu mewahnya dengan bangun bangunannya hmm. Kemudian yang ketiga yaitu dengan Qarun ini yang dicoba dengan uh, titipan harta, harta ya. tersebut uh, sehingga kita ketahui akhir cerita Qarun uh, ini. Uh, bahkan mungkin kita pun tidak jarang yang mendengar di zaman kita istilah yeah. uh, harta harta karun. karun. Nah, hmm. itu barangkali mungkin hmm. sini, <laughs> ya. karena kan dulu kan ditenggelamkan ya karun dengan hartanya. Hmm. Nah, mungkin Dibab, yang tersisa itu abangnya karun. Eh masalah uh, usahanya apa kami pandang mungkin tidak terlalu penting ya. Yeah. Yang penting adalah Dan tidak disebutkan juga uh, tidak di dalam selasukan ya. karena memang itu tidak penting. Hmm. Uh, yang penting adalah ibrahnya yaitu ada orang yang dititipi amanah berupa kekayaan yang banyak tetapi bukannya bisa bersyukur yeah. Bukannya dengar dalam hal yang baik Tapi malah kesombongan mm -hmm. yang akhirnya demikian yeah. Itulah mungkin ibarat bagi mm -hmm. semua manusia mm -hmm. Dan khususnya bagi orang yang beriman Yang insya Allah orang beriman adalah yang pandai Untuk mengambil pelajaran dari sebuah kisah yeah. di Dalam Al-Quran Al-Karim Berarti itu semakin menunjukkan bahwa Berharta banyak orang yang harta banyak belum tentu itu disucuk, disukai oleh Allah ya Betul. belum tentu dicintai oleh Allah bahkan bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan ujian bagi dirinya Nah profesional muslim kita akan jeda terlebih dahulu untuk mengikuti informasi berikutnya ini tetap di 88.1 FM Tengaran media akuad dan informasi Udwatun Udwatun Nabawiyah Nabawiyah عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث من حسن صحيح dari Abu Muhammad al Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW sekaligus kesayangan beliau, radhiyallahu dia berkata, Aku hafal dari Rasulullah SAW. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis Riwayat At-Tirmidhi An-Nasai berkata At-Tirmidhi Hadis Hasan Soheh.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 Ilah man yang mengambilnya dengan haknya, dan yang lainnya. Except the ones who take it justly, and they are extremely rare. We are broadcasting from Al-Ishad Islamic Boarding School, Da'i Radio, the Real Muslim Professionals Radio. Baik terima kasih profesional muslim Anda masih di media dakwah dan informasi Radio DAI Wujudkan pribadi muslim yang bertakwa Dan profesional muslim Dalam Program acara ini Silahkan untuk bisa berpartisipasi Dalam uh, line SMS maupun Pond live silahkan di 3405202 Pond live kami Dan juga di 08571237676767 kita akan bergerak ke SMS terlebih dahulu Ustaz. Sudah ada rekan Naning di monitor yang cukup aktif dengan mengirimkan banyak SMS Dan oh, ini Allah. sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 <laughs> 6 kali SMS Ya 6 karakter, bukan karakter ya 6 kali pengiriman Baik, Afan Ustaz um, Saya berderma, Ibu Naning ini berderma dengan menggunakan rezeki suami namun sebagian tidak diceritakan ustadz ya jadi berderma, berinfak tapi sebagian e, apa tidak diceritakan untuk diinfakkan itu kasusnya gini ustadz suatu kali ketika mungkin suaminya klarifikasi nah uang jalan-jalannya kemana gitu. atau mungkin uang digunakan untuk jalan-jalan pos anggarannya untuk pos anggaran jalan-jalan atau uangnya jalan-jalan kemana gitu ada dua klarifikasi, ada dua kemungkinan ini. Pertanyaan apa? Statementnya bias ini, Ustad. Tapi Insya Allah kita sudah pahami. Ya. Yang jelas ada klarifikasi seperti itu dari suaminya menanyakan. Nah, mana Ustad yang kita pilih jujur semuanya ataukah jujur sebagian <tapi> untuk mempertahankan Keafdolannya ya keikhlasan, keafdolan sedekah dengan tanpa uh, mengetahui begitu Ustad. Silakan Ustad. Bismillahirrahmanirrahim Ini untuk ibu atau apa? Ibu Nening. ya. Ini suaminya. Ini masya Allah, alhamdulillah. Ini hmm. seorang ibu yang diberikan kemudahan uh, untuk bersemangat dalam masalah berderma atau berinfak. Mudah-mudahan ini tetap uh, diistiqomahkan, dimudahkan untuk hal itu. Tetapi dalam hal ini uh, kita inginkan bahwasanya asodaqo tu khairun khair. Jadi berdema adalah amal yang soleh Maka caranya pun yang terbaik adalah dengan cara-cara yang lebih baik pula nah, Dalam kasus ini kan Masya Allah Sodakohnya sudah baik Tetapi ada sedikit yang perlu dilihat uh, di sini Ketika seseorang berinfak uh, tanpa sepengetahuan suami kita Maka kita lihat dulu mungkin ibu ini tipe suami kita seperti apa Kan ada yang uh, seperti saya misalnya hmm. ini misalnya Suami memberikan sebulan segini terserah hmm. dikelola Mau uh, Yang penting intinya terakhirnya adalah kebutuhan keluarga tercukupkan seperti itu yeah. nah, Berarti kan dalam hal ini kan ada kelewasan bagi seorang ibu untuk bisa bersodakoh yeah. uh, Dan Tetap bisa mengerusi Semua kebutuhan keluarga tanpa Nanti meminta jatah tambah seperti itu Nah kita Mungkin kita lihat uh, suami kita itu Seperti apa ya. Kalau memang seperti itu insyaallah ini hal yang Baik apalagi mungkin disampaikan dengan Kata-kata yang mulia Yang bijak yang baik maka Mudah-mudahan suami malah semakin senang Wah masyaallah istriku Adalah termasuk yang Gemar berderma Nah, kemudian kalau tipe suami kita ini yang mungkin adalah tipe suami yang ring, nah, perhitungan ya. perhitungan apa yang jelas. Nah, <laughs> karena begini Ibu kan di antara uh. sifat seorang ibu penduduk surga ini uh. tapi dia masih di dunia yaitu pandai untuk membelanjakan apa yang diberikan suami sesuai dengan amanahnya. Amanah ya, Dengan kunci, amanah ya. ya kata yang kata di adalah amanah Uh, sehingga kalau suami termasuk yang demikian Maka alangkah baiknya untuk mungkin diberitahukan Tetapi dengan kata-kata yang tidak langsung uh, uh, Misalnya wahai suamiku uh, Seandainya kita menggunakan sesuatu untuk kebaikan kita di akhirat Gimana pendapat antum misalnya mm -hmm. Oh tidak apa-apa bagus-bagus misalnya uh, yeah. Terus mungkin terus terang dari hal seperti itu Uh, jadi gak langsung cerita ke to the point Tapi bisa dengan kata-kata yang itu menggerakkan suami Yang insya Allah mudah-mudahan dia itu ridho uh -huh. nah, Dengan hal tadi itu uh, Mudah-mudahan kita tabungan semakin Baik. banyak Wahai suamiku misalnya dengan apa gitu uh -huh. kan bisa yeah. nah, Tapi menurut, menurut kami, hemat kami ya, Perlu dilihat tadi itu sifat suami kita seperti apa dulu nah, Kalau memang yang pertama Yang insya Allah mudahan misalnya yeah. Yang penting adalah semua beres dan ada kesempatan untuk ibu untuk berinfak dengan uh, kemauan ibu uh -huh. itu yang lebih baik, kalaupun yang kedua maka langkah baiknya untuk kita memberikan tahu, tetapi dengan cara-cara yang yang terbaik. Insyaallah seperti itu. Jadi dari perkataannya ibu Naning tadi ada untuk mempertahankan kaftolannya sudah dijawab oleh Ustaz Abdullah Hakim Parwano bahwa kaftolannya itu ternyata juga ada dua sisi ya. Yang pertama dari serdakahnya itu, yang kedua adalah ini juga termasuk dari sisi kafdolannya ya rekan-rekan yang ya dari sisi torikotu atau jalan Caya, ya. dalam memperoleh uangnya itu atau oh, apapun yeah. harta yang kita berikan untuk sedekah itu dan dari sisi kafdolannya juga adalah bahwa sisi amanah tadi itu harus yeah. harus dipertahankan harus harus harus juga mengetahui intinya adalah suami harus juga tahu suami harus juga rido dan uh, apa Ikhlas untuk bisa mendermakan itu juga Ustaz ya Iya insya Kalau suaminya tidak ikhlas Tidak ridho Ini kan juga termasuk satu sisi yang Menjadikan sebuah sedekah itu menjadi de'afdol Karena suaminya juga tidak ikhlas Tidak ridho Ustaz ya Karena kan keridoan suami juga Salah satu hal yang harus diutamakan Harus diperhatikan dalam hal seperti ini gitu Ustaz ya Iya betul sekali Baik Demikian rekan Naning yang ada di Salatiga dan Ustaz um, waktu kita ternyata juga terbatas Ustaz dan se kayaknya sudah tinggal 5 menit lagi kebersamaan kita Ustaz dari yang kita uh, bahas tadi Ustaz tentang beberapa pilihan yang mana yang pertama adalah menggapai dunia untuk kehidupan dunia atau materialistik saja. Yang kedua adalah melihat dunia sebagai alat untuk menggapai surga. Maka apa Ustadz mungkin yang bisa Menjadikan sebuah kesimpulan di kesempatan Pagi hari ini yang harus Kita pilih dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala Meneguhkan kita untuk istiqomah Dalam pilihan yang benar Ustadz. Silakan Silahkan Iya. Mungkin pada akhir pertemuan kali ini Kita ingin membacakan sebuah Doa ya. Yang diajarkan Rasulullah s.a.w Karena doa itu kan pernah kita singgung Sebagai Silahul mu'min uhum. Yaitu senjata bagi seorang yang beriman nah, Di antara doa yang dihasilkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafian Warizkon tayyiba wa amalan mutaqabbala nah, Ini adalah Nasnya adalah Kalaupun kalau kita minta rezeki Maka jangan minta rezeki yang banyak Karena kita tidak tahu banyak itu barokah atau tidak uhum. Tetapi yang Diajakkan Rasulullah adalah rezeki yang baik <laughs> Baik untuk dunia kita Baik untuk keluarga kita Baik juga insya Allah Untuk akhirat kita <laughs> hmm, Karena kalau menurut kita kan Ya beda-beda. Hmm. Karena buat kita mungkin yang baik adalah banyak, padahal menurut Allah yang baik adalah buat antem itu sedikit aja misalnya, hmm. atau buat si fulan adalah sedang-sedang karena Allah lebih tahu. Sehingga Rasulullah pun mengajar kita kalau memang berdoa tentang rezeki, hmm. mintalah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan Apakah baiknya itu dibanyak atau sedang atau sedikit, yang lebih tahu insyaallah Allah Subhanahu Wahdah Allah. Nah, demikian juga di antara doanya adalah Allahumma la taj'al dunya akbarohamina. Hmm. Ya Allah, kami minta kepada Engkau janganlah jadikan dunia ini sebagai sesuatu yang paling besar yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini. Hmm. Hmm. Karena dunia memang seperti itu sifatnya. Nah, dia begitu indah menggoda dan ya? menggoda <laughs> kalau tidak hati-hati tidak so. benar dalam merekayasanya dalam menggunakannya khawatirnya bisa menjadi sesuatu yang berakibat tidak baik bagi seorang hamba sehingga marilah kita tetap bersemangat dalam menjalani dunia ini kita minta semoga dunia kita ini benar-benar dimudahkan untuk menggapai kehidupan akad insya Allah bukan dunia yeah. untuk dunia tetapi dunia menggapai kebaikan akhirat bittillah astau. Ya. Afwan Ustaz, mohon hmm. maaf ada panelis rupanya ada 4 menit bersamaan kita kita sapa terlebih dulu yang ingin bergabung ke 3405202. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas hal dari Umu Yanti. Umu Yanti, G gimana kabarnya ini Umu Yanti di Salatiga ya? ya? Alhamdulillah, baik ya Masyaallah. Iya, iya. iya, iya. Silakan Ummi Yanti. Eh, uh -huh. ah, bagaimana Ustaz untuk mencapai uh, rezeki yang lebih yang barokah tidak harus banyak sih gitu. Heeh. Uh -huh. Baik. Semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Yanti yang ada di Salatiga. Rizki yang berkah, tidak harus banyak, tidak juga sedikit, tapi berkah Ustaz, Silakan Ustaz Iya, kata barokah itu artinya adalah banyak kebaikannya Berarti sedikit, tetapi masya Allah banyak di antara amalan sedikit, tetapi mengandung kebaikan yang banyak Demikian juga kadang di hal yang banyak itu juga barokah Iya uh -huh. Ketika tadi itu, nah ada-nyanya banyak untuk pesantren, untuk apa barukah itu kan. barokah lagi malah lebih banyak lagi. Jadi mm -hmm. barokah juga nggak harus sedikit loh. Nah, barokah <laughs> itu dibanyak juga bisa barokah, mm -hmm. disedikit sedikit pun juga bisa barokah. Nah, untuk masalah diskonto juga, tentunya kita mungkin mempelajari kaidah ke dalam fikih, bagaimana kita bermuamalah dalam kehidupan kita ini, mm. sehingga dalam misalnya jual beli pun kita menjadi jual beli yang sodik, yang jujur, yang benar, yang tidak melanggar syariat sehingga hasilnya pun menjadi barokah. Hmm. Torikotu itu tadi, sudah ya. Ya, caranya kan, juga harus sekali, ya. ya. Hmm. caranya kan banyak sekali. Ya, caranya kan banyak sekali. Nah itu kembali kepada kaedah kaedah dalam fikih kita hmm. yang di sana sangat mengatur tentang bagaimana kita bisa bermuamalah hmm. yang muamalah tersebut bisa menghasilkan riskon Hmm. tadi. Jadi cara mendapatkan hartanya atau rezekinya itu juga harus dengan yang baik mm -hmm. ya, dan benar Halal Iya betul yeah, sekali baik -baik. Karena dulu anak ingat ini hmm. eh, dalam sebuah kisah nih di zaman Umar ini Umar yeah. eh, itu mengatakan tidak boleh memasuki pasar kecuali orang yang sudah berilmu Iya hmm. Halatnya apa, banyak diantara Dapatkan sekarang ini yang dia itu semangat Untuk mencari eh, perdagangan Tetapi tidak tahu ilmunya Sehingga uh -huh. disangka benar Sangka halal, sangka bagus ternyata uh -huh. malah Tidak benar nah, Sambil kita mencari uh -huh. cara Metode yang benar, itu pun diiringi Dengan kita mempelajari tentang Kaedah-kaedah fikih uh -huh. Karena disana sangat menerangkan bagaimana Sesuatu amalan itu uh -huh. Bisa berakhir kepada riskon tadi, taala. Baik, Terima kasih Ustaz Abdul Hakim Marwano Yang sudah bersama kita Dan Umu Yanti yang ada di salah tiga Semoga puas dengan jawabannya Intinya adalah bukan sedikit atau banyak Harta yang kita dapatkan Tapi cara dalam mendapatkan harta tersebut Kita semaksimal mungkin eh, Dilihat dari sisi kehalalannya Dilihat dari sisi baiknya Dan insya Allah sedikit banyak insya Allah itulah Allah yang menentukan yang terbaik untuk kita. kita ustadz ya, Ustaz, ya? Insya, Allah. insya Allah. Terima kasih Ustaz atas kebersamaan kita dan sama-sama. Syukuran kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muslim mendengar radio Dai demikianlah program acara Kuliah pagi di kesempatan hari ini semoga bermanfaat kepada anda dalam meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman anda. Arevahren mohon undur diri dari ruang dengar Anda tepat pukul 10. Kita insyaallah nanti akan um, mendengarkan bersama-sama langsung dari meja redaksi info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Arevahren mohon undur pamit. Subhanallahu wa bihamdika syada ala la ilaha anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyimak program acara kajian agama live interaktif Kuliah pagi Jadikan ilmu yang kini telah anda miliki Sebagai bekal dalam beramal Dengannya Semoga Allah SWT memberikan banyak kebaikan kepada anda Jazakumullah khairan kathirah